Baik, sebelum kita akhiri pembahasan kita, maka kita perhatikan beberapa catatan Catatan yang pertama, bahwasanya fa'il tidak harus terletak secara langsung di belakang fiilnya Ini tidak harus Fa'il itu tidak harus plek terletak langsung setelah fiilnya Ini tidak harus Boleh misalnya kita selani Boleh misalnya kita apa? Berikan jeda dengan kata yang lain Contohnya misalnya Roja'a minal jamiati atolibu Kita perhatikan Mahasiswa itu telah pulang dari kampus Kita perhatikan Mana isim yang dia marfuk Yaitu atolib at Karena memang fa'il kan dia marfu Kita perhatikan Oh ternyata si tolib Dia tidak terletak secara langsung di belakang roja'a bahkan dia diselani oleh dua kata yang pertama min yang kedua al-jami'ah di sini al-jami'ah bukan fa'il karena dia kan majrur fa'ilnya adalah atolip at kita perhatikan di sini atolip at dia adalah fa'ilnya namun dia diselani ya diselani diselingi dengan min al-jami'ah ya ini nggak apa-apa nggak salah Kemudian contoh yang kedua, dharaba al-kalba aliya. Ya, mana fa'ilnya? Fa'ilnya bukan anjing, masa anjingnya memukul Ali, ya? Tidak. Ya, anjing itu menggigit tentunya, ya. Ini tidak, ya. Kenapa? Karena kita perhatikan sekali lagi al-kalba dia kan mansub, walaupun dia terletak setelah fi'il, tapi dia yang mansub. Akan tetapi yang dia marfo adalah si Ali. Kita perhatikan, ternyata objeknya objeknya didahulukan daripada perilakunya. Ini juga nggak apa-apa. Doroba al kalbu. Eh, Doroba al kalba Aliun. Sehingga pahlunya didahului oleh objeknya. Taib. Kemudian. Ini catatan yang pertama ya, penting ya. Jadi tadi jangan bingung. Kemudian yang kedua, apabila fa'il tidak terletak secara langsung di belakang fi'ilnya. Ingat, apabila apa? Fa'ilnya tidak terletak secara langsung di belakang fi'ilnya. Maka untuk fa'il yang muannas, untuk fa'il yang jenis perempuan, fi'ilnya boleh berbentuk mufrad muannas. Atau mufrot mudakar Tadi kan ketentuannya kalau fa'ilnya mu'anas Fi'ilnya kan harus mufrot mu'anas Atau diberi tanda taknis Ini dikecualikan apabila apa? Apabila fa'ilnya tidak terletak secara langsung di belakang fi'ilnya Kalau misalnya ada penyelanya maka Boleh diberi tanda taknis Atau juga tidak diberi juga tidak apa-apa Contohnya misalnya Syaribat al-Labana Maryamu Pelakunya adalah Maryam Ternyata dia diselani dengan al-Laban Maka dia Ini boleh kita beri tanda taknis Sehingga menjadi syaribat Ini kan untuk mufrad mu'annas Tapi boleh pula atau tidak salah Seandainya kita tulis Syaribat al-Labana Maryamu Di sini syaribat kan dia untuk mufraat mudakar Kok boleh? Boleh Kenapa? Karena fa'ilnya dia tidak terletak secara langsung di belakang fi'ilnya Maka nanti kalau antum semuanya menemukan ya Fa'ilnya perempuan Kok fi'ilnya seolah-olah laki-laki ya Maka jangan bingung ya Jangan bingung Baik kemudian catatan yang ketiga Ini juga penting ya Apabila failnya berupa jamak taksir Kita sudah belajar jamak taksir ya Jamak yang dia itu tidak berpola Intinya demikian ya Yang dia tidak berpola Jadi dia tidak dibentuk dari isim mufratnya Jadi tidak ada kaidah kaidah tertentu untuk membentuk jamak taksir Dia dilihat di kamus ya Dia dilihat di kamus Nah, apabila fa'ilnya berupa jamak taksir, maka fi'ilnya boleh berbentuk mufrad mudakar atau mufrad muannas. Jadi dia juga boleh diberi tanda taknis walaupun jamak taksirnya tersebut asalnya bentuk uh, bentuk mufradnya sebelum dijadikan jamak dia mudakar Karena nami kalau sudah dijadikan bentuk jamak dan jamakna jamak taksir, maka fi'ilnya juga boleh berbentuk mufrad muannas atau diberi tanda ta'nis. Contohnya misalnya laiba al-auladu amama al Maka kita perhatikan fa'ilnya adalah al-aulad. Ya? Al-aulad ya asalnya kan waladun. Ya, untuk lagi-lagi ya. Ya, fiilnya kita perhatikan laibat Mufat Mudakar Untuk jama' Taksir Al-Aulad Ini juga boleh Namun juga tidak salah apabila kita tulis laibat Al-Auladu Amamal Masjidi Laibat Kita perhatikan Dia pakai ta Taknis Untuk Mufat Mu'annas Kenapa kok boleh? Karena failnya sekali lagi Dia berupa Jama' Taksir